bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi kod akhraja nata ijal fikri liarbabil hija wa hata anhum min samail aqli Kulah hijabin min sahabil jahli Hatta badat lahum Shumusul ma'rifah Ra'amu khaddarotihamun kashifah Nahmaduhu jalla alal in'am Binikmatil al imani wal islam Musallian alal nabiyil al mustafa Wa alihil al mustakmilina syarafa Amma Ba'd Waqala Allah Ta'ala Fi Al-Quran Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa Amma Man Khapa Maqama Rabbihi Wa Nahan Napsa Anil Hawa Fa Innal Jannata Hiya mawa Sadaqallahul Azim waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazalul adzina yadkurun allaha waladzina la yadkurun allaha kamasalil hayy wal walmayyit sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah ya, atas bentuk-bentuk karunia bentuknya saja kita tidak bisa menghitungnya mengobservasinya, bentuknya saja apalagi hitungannya dibagi dua ada nikmat zohir ada nikmat batin nikmat zohir yang berbentuk fisik yang kelihatan oleh mata kita dan ada nikmat yang batin salah satunya adalah nikmat Allah hadirkan, Allah masukkan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kepada khalifahnya dan iman kepada yang lainnya masuk ke dalam hati kita nah itu termasuk nikmat batin ya, batin, nikmat batin tuh gak ada di toko kalau beras ada di pasar gak? Beras nikmat bukan? Nikmat zohir nikmat batin. Nikmat zohir Kalau dari pagi perut kita lahiriahnya enggak masuk tuh beras, eh berasnya atau nasinya? Nasinya. Masinya. Kira-kira bisa jalan ke sini enggak? <laughs> Waduh, kayaknya lemes ya. Sahur belum apa, Belum buka ya. Nah, kalau nikmat zohir di toko banyak di pasar babalatak nikmat zuhir mudah dihasilkan didapatkan nikmat yang paling mahal yang gak ada di toko ya, bisa jadi di majlis talim namanya tapi gak ada nikmat batin bisa jadi di masjid, sholat, ruku, sujud tapi gak dapat nikmat batin yang dapat, ya pegalnya aja kita wirid baca Quran bisa saja, batin gak dapat nikmatnya, nikmat batin hanya pegal aja baca apa? baca Al-Quran belum tentu sujud ruku kita atau wirid kita sekalipun belum tentu menghadirkan nikmat iman ke dalam hati gimana ya kalau zikir kok nggak datang-datang nggak nyambung-nyambung ah udah aja berhenti zikirnya wah tambah celaka lisan aja digerakkan dibasahi dengan zikir dengan wirid hatinya masih kemana-mana masih goblah lalai apalagi apalagi lisannya enggak didorong tambah kemana aja tuh hati kita sabar terus <tuh> ya zikir kita sebab anugerah nikmat yang batin ini murni anugerah dari Allah mana saja nikmat batin tadi yang menjadi faktor utamanya Allah hadirkan iman ke dalam hati kita dari iman akan membentuk nikmat yang lain kehusuan ya, dalam halat itu dalam mawahib khusyuk ya. ah, itu nikmat apa? batin, khusyuk itu di hati apa? di mana? di hati jadi nikmat batin itu wadahnya hanya hati dari iman membentuk kehusuan di dalam hati husu tersambung kepada Allah terfokus kepada Allah walaupun lahiriahnya ibu-ibu nyuci eh masih nyuci atau masuk ke mesin cuci hmm ya Masak lahiriahnya masak Tapi hatinya Tersambung kepada Mau tanya ah Jujur coba ibu-ibu Udah bisa begitu apa belum Pantesan Nyucinya sambil manyun. Sebab apa? Hatinya belum khusyuk Khusyuk itu bukan hanya Sedang sholat saja Allah berikan kehusuan apalagi wijlu bergetar-getar hatinya coba bapak-bapak kalau orang ahli dunia ya ahli dunia baru saja dapat janji nanti ya akan dapat 1 miliar kira-kira hatinya bergetar-getarnya padahal baru janji apa jangan-jangan baru agin surga katanya, belum pasti saking apa saking tersambungnya hati kita wijlu getaran-getaran hati kepada Allah kepada rasulnya, kepada khalifahnya kepada janji-janji Allah ayat-ayat Allah <tuh> nah itu masuk dalam kategori nikmat batin nikmat apa batin nikmat batin seluruhnya hanya bisa ditangkap dan dirasakan zaukun dirasakan oleh hati hati yang mana hati yang terus dijaga dipelihara dari kotorannya dari noda-nodanya maka dalam talqin izjajah di tarikat Indonesia setelah baca Al Quran satu juz, istighfar sehari semalam seratus kali ya. jadi setelah sholat pardu astagfirullah astagfirullah tiga kali ya. supaya antar waktu di situ ada noda bersihkan lagi oleh Allah ya <tuh> maka jamaah ya sekalian kalau wirid setelah sholat pardu itu ibarat ngengkol lagi mesin diesel kita nih bagi yang awam yang hub tadi sebab diantar waktu sholat di kantor misalnya melihat ini melihat itu omongin itu omongin ini ngomong A ngomong B yang jelas ngomongin makhluk dan ngomongin apa dunia ya tuh yang suka di showroom tuh <laughs> ya yang diomongin kalau di tempat jual beli mobil tuh subhanallah mulut kita atau rebut tawar Oh <laughs> uh, ininya bagus itu juga bagus nggak apa-apa tapi hati kita kemana pada Allah yang dicari bukan uang itu itu alat yang dicari yabta guna padlam minallah karunia Allah Dapat rezeki supaya dengan keberkahannya tuh dengan berkah mah datang nggak ke sini datang kalau rezekinya yang abu-abu ada rezeki yang abu-abu nggak -abu ya nggak jelas halal haramnya ya itu dipakainya itu susah pakai ibadah pakai ngaji banyak alasan aja daging kita yang tumbuh dari yang haram susah untuk ketaatan, ya maka bukan sekedar rezeki yang halal maka akan datang kebarokahan. <tuh> Jadi antar waktu ke waktu dari subuh ke zuhur yang di kantor, yang di pasar, yang di mana lagi, yang di gang. Kalau yang orang kampung di pas, di sawah, di kebun. Penglihatan, pendengaran, pembicaraan, aktivitas. ya Begitu banyak yang dilakukan. Itu akan mempengaruhi kondisi hati kita. Hati kita bisa jadi pasif. Goplah lalai kepada Allah. Datang sholat yang lima waktu disitu kita menghadirkan hati kita kepada Allah ditambah lagi dengan wirid istighfar ya. kemudian rangkaian wirid-wirid yang lainnya itu ibarat dingengko lagi tadi mesin desainya mati lagi ngurusin ngurusin harga mobil apa itu, tadi itu. matinya itu kata belah mana tuh batinya lupa lagi ya hati sedang tertuju kepada Allah bekas sholat isrok itu eh jam 9 lep lagi goplah lagi mati lagi hatinya pasif lagi nggak tahu lihat apa itu ya palus nggak tahu lihat apa hati jadi lep aja gitu nggak sadar kapan ya mati dari zikir Maka Nabi bersabda Masalul ladhina yadkurun Allah Wal ladhina la yadkurun Allah Ka masalil hayi wal mayid Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah Dengan orang yang tidak zikir kepada Allah Jauh berbeda sekali Jauh berbeda sekali Kalau dibandingkan Ibarat orang yang hidup dengan orang yang mati Jauh apa dekat bedanya kalau orang yang hidup bisa beraktivitas enggak? Nah, kalau si mayit mandi aja dimandiin ya. Jadi jauh sekali bedanya orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang lalai kepada Allah. Laksana orang yang hidup dengan orang yang mati, jauh sekali perbedaannya. Makanya para wali Allah itu selalu berriyadhah melatih hati dan mujahadah selalu mendidik hawa nafsu di situ. Ya, basic tarekat itu riyadhah dan mujahadah. Untuk membangun manusia-manusia yang menjadi wali Allah, basicnya dua, selalu berriyadhah dan mujahadah. rialdoh mengaktifkan hati dengan zikir dengan wirid tersambung kepada Allah berwasilah kepada mursid bersalawat kepada nabi mujahadah terus evaluasi pergerakan hawa nafsu kita didik didik didik didik latih latih latih latih waktu suka apa iri ya coba kalau singa tabiatnya itu ya buas apa jinak? Buas. ada yang berani gak nangkap? singa tuh di mana? di Afrika ya. sifatnya itu instingnya itu buas apa jinak? buas, buas. tapi apabila di bawah sang pawang tentu pawangnya pawang apa pawang singa maka si anak singa itu dilatih bertahun-tahun tiap hari dilatih maka si singa yang tabiatnya instingnya itu buas jadi jinak tidak kepala orang bisa dimasukin gitu nggak Tuh, ditepuk tangan. Tuh, di mana? Sirkus? Kepala orang digituin? Si singa nerekam nggak? Eh, dimainin aja tuh singa. Itu ibarat singa itu tabiatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sifatnya Allah ciptakan tuh buas, pingin bebas udah buas ingin bebas kayak di hutan belantara udah buas bikin bebas lagi itu sifat Allah uji manusia diberikan hawa nafsu Nah kalau hawa nafsu kita dididik oleh guru mursyid seperti umat terdahulu dibimbing oleh para nabi maka yang buas itu laun lambat laun lambat laun dilatih konsisten konsistensi yang tinggi terus maka yang tadinya buas menjadi jinak kalau sudah jinak bermanfaat nggak oh kita jangan kalah dengan si pawang singa di samping guru sebagai pawangnya Nah kita yang melatih, yang dilatihnya kita pun harus ya sungguh-sungguh untuk memujahadah hawa nafsu kita masing. Jangan kalah dengan singa. Singa saja bisa tunduk, sifat buasnya bisa hilang. Kalau hawa nafsu kita masih gagah, ya buas masih pingin bebas. Ya. Masa singa enggak dikasih akal bisa tunduk? Kita diberi akal oleh Allah untuk memujahadah hawa nafsu kita masing-masing, menundukkan, mendidik hawa hawa nafsu kita masing-masing. Masa kalah sama singa? Ya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah be kullil abhatin wa nafasin adada ma wasiah. Termasuk majlis ilmu ini dari tahun 33 dulu Syekh Akbar Abdul Fatah di sini membina para murid yang tadinya hawa nafsunya kayak singa buas dan pengin bebas. Alhamdulillah atas izin Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi tunduk Hawa nafsunya tunduk kepada Allah Hawa nafsunya tunduk kepada Rasulullah Hawa nafsunya tunduk kepada Guru Nabi bersabda La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jik tubih Tidak termasuk iman diantara kalian Sampai hawa nafsumu Tunduk kepada apa yang aku bawa Apa yang aku bijaki Sabda Nabi Muhammad jadi, hawa nafsu kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita malah tunduk kepada hawa nafsu kita, celaka. Kalau diri ini, annafsu diri ini, tunduk, ngikuti keinginan hawa nafsu, celaka. Dan tidak dihitung orang yang beriman di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah majelis ilmu, majelis tigir ini Wahananya guru untuk apa? Memujahadah dan meriadahkan murid-murid Datang apa enggak? Pertama, mujahadah apa enggak? Datang ke sini Bersungguh-sungguh atau tidak? Bisa menundukkan hawa nafsu apa enggak? Atau kalah dengan alasan-alasan yang lainnya? Jadi sekaligus majelis ilmu, majelis dikir ini tempatnya mujahadah plus rialdoh. Mujahadah dari rumah harus melawan, menundukkan hawa nafsu supaya datang ke sini. Sudah di sini plus dengan rialdohnya. Dapat ilmu, melatih hati, ya dilatih dengan zikir dilatih dengan wirid Riyadhah maka begitu pentingnya majlis ilmu dan majlis zikir Ya mudah-mudahan tiap malam ahad ke sini atau ya ke Jakarta tuh hariwang tahu hariwang ya lihat kondisi Jakarta Jakarta tuh berat sekali bahaya kalau tidak ada vila rohani, ambruk banyak kepentingan sahwat manusia di kota Jakarta ini. Bayangin seluruh suku yang ada di Indonesia ada di sini. Perwakilan-perwakilan negara di seluruh dunia ada di sini, kedutaan-kedutaan. Yang perilakunya, tindakannya, kebiasaannya, maka dilakukan di sini. Kalau Allah murka, maka azab akan turun, kekacauan, ya. situasi kondisi yang tidak menentu. Maka dengan hadirnya Majlis Ilmu dan Wais Zikir di jantung kota Jakarta di sini, yang telah didirikan oleh guru kita Syakbar Abdul Fatah, untuk meredam murka Allah untuk meredam murka Allah kalau Jakarta ada huru hara imbasnya se-Indonesia si nah maka ini yang ada di Jakarta jamaah jangan lengah hadir hidupkan majlis ilmu dan majlis zikir sebagai benteng ruhaniah di mana Majlis Ilmu dan Majlis Zikir yang tersambung kepada Allah mengagungkan Allah yang membuat penduduk langit takjub, maka murka Allah pun surut lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kuli lamhatin. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah sholat tardu diengkol lagi tuh, ya hati kita ibarat diesel, ya supaya nyambung lagi kepada Allah, tersambung lagi kepada Allah. Sebab hati benar-benar tersambung kepada Allah, merasa hadir Allah, merasa Allah syahid menyaksi kepada kita, maka Allah akan bingbing seluruh panca indera kita Berfungsinya hanya untuk ketaatan kepada Allah Matanya, telinganya, mulutnya, tangan, kakinya Semua dipungsikan Hanya untuk membangun ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Maka bagi ahli marifat bapak ibu sekalian Sering diulang-ulang Pengen padat waktu atau kesempatan yang sesaat ini jatah kita itu seribu tahun atau hanya 60-70 rata-ratanya kesempatan kita ya hidup di dunia ini sekejap coba kita tapakuri flashback dari tadi bangun tidur sampai sekarang Terasa cepat enggak satu hari itu? Ya. Yeah. Ke sana ke situ ke sini macet gitu gini-gini. maghrib Kalau hati enggak zikir kepada Allah lalu macet lahiriahnya nggak ada aktivitas. Ya macet. Rugi enggak kalau hati dia enggak tersambung kepada Allah? Jadi orang yang zikir kepada Allah Maka dia tidak akan dikondisikan oleh situasi dan kondisi Tapi akan mengkondisikan terus Batinnya dikondisikan oleh Allah panca indranya dikondisikan oleh Allah Tapi kalau hati yang goplah lalai kepada Allah Tergantung situasi kondisi lingkungan pergaulan tempat kerja di rumah itu mempengaruhi terus tapi kalau hati tersambung kepada Allah zikir kepada Allah kita akan dikondisikan oleh Allah mata dikondisikan oleh Allah pikiran dikondisikan oleh Allah jadi Allah mengkondisikan semuanya baik aja ma jadi kalau <coughs> hati selalu zikir kepada Allah pikiran kita selalu bertafakur maka tidak ada situasi kondisi yang membuat batil bagi dirinya jadi kebaikan aja. Di zaman dulu tarekat ini dibawa oleh Syekh Sakpadul Patah di zaman Belanda Jepang. Jadi kebaikan adanya penjajah jadi kebaikan. Ya, dibangunnya Hizbullah untuk menentang penjajah oleh guru kita. Jadi kebaikan bagi orang yang tersambung pikiran dan hatinya kepada Allah atau ulul albab disebutnya. Dikondisikan apapun di sekelilingnya yang dapat kebaikannya di zaman penjajahan dapat kebaikannya masuk di alam merdeka dapat kebaikannya di masa Soeharto dapat kebaikannya di zaman reformasi sampai sejati kebaikan kebaikan kebaikan peluang peluang peluang ibadah dakwah terus aja terbuka kenapa Hati yang tersambung kepada Allah, pikiran yang tersambung kepada Allah di balik ciptaan-ciptaannya kita yang dikondisikan oleh Allah. Mau dikondisikan oleh Allah, dikondisikan oleh lingkungan. Banyak manusia dikondisikan oleh lingkungan, lingkungannya kuning-kuning. Dikondisikan oleh Allah tuh bahasa hadis kondisinya kuntu. Samahu aku firman Allah jadi telinganya nya aladias ma'ubih di mana hambaku itu mendengar dengan telinga itu telinganya dikondisikan oleh Allah kuntu basorahu aku menjadi penglimatanya aladiyubsi rubia di mana dia melihat dengan mata itu tangannya kakinya dikondisikan oleh Allah digerakkan oleh Allah sehingga tidak ada yang batil Rabbana mahkola kota hada batilah wahai Tuhan kami tidak tidak langkau mencipta ini ini tuh mananya luas musyarilehnya batilah tidak ada yang batil bahkan guru kita dalam kitab Al-Iqdun Nafis bin Uldumi Jawahiri Tadris Syedah Syekh Ahmad Ibni Idris sampai Iblis jadi musuh Allah pun yang menjadi musuh kita adanya Iblis itu baik menurut siapa Syahmat bin Idris kalau enggak ada Iblis enggak teruji takwa kita kepada Allah enggak pantas dapat surga Oh, jadi kebaikan ya? Jadi kebaikan. Ini banyak orang yang meladat-ladat iblis, iblis ladat tuh loh, iblis ladat tuh loh. Apalagi orang yang sedang haji lempar jumroh. Uh. Ceritanya apa katanya? Huh? Si tujuh kerikil itu ceritanya apa? Ngelemparin siapa? Iblis, muni benci ke si iblis. Uh. Habis ngelempar gini lagi. Uh. Baru tadi dia benci disebut iblisnya laknatullah laknatullah. Eh kelakuan iblis malah apa? Diturutin. La haula wa la quwata. Jadi menurut guru kita Syekh Ahmad Ibni Idris radhiyallahu an dalam kitab Al Iqdun Nafis fi nuzumi jawahir tadris Sampai iblis jadi musuh Allah, menjadi musuh orang yang beriman pun adalah kebaikan. Kebaikan itu bukan iblis jadi baik. Bagi beliau, bagi siapapun juga yang dikondisikan oleh Allah, tidak dikondisikan oleh setan, oleh iblis. Tapi jiwa raganya dikondisikan oleh Allah, tidak ada kebatilan. Sehingga dengan adanya iblis melatih kita. Dari ranjau iblis, dari jebakan iblis, dari senjata iblis. Uh, kalau musuh kita jagoan, kita bisa ngasah gak kemampuan kita? Uh, jangan macam-macam ya, jangan nyepelekan ya. ya. Si iblis sekudangnya, pengalaman menggelincirkan manusia panjang umurnya, bisa masuk ke dalam darah. Coba, kalau bisa, bisa kita bisa masuk ke darah iblis gak? Hmm? boro-boro masuk ke darahnya lihat aja belum. Yang keras satu bisikannya syaiton langkah-langkahnya bisikannya. Terasa enggak? Oh, apalagi jauh dari guru ya. Jadi kebaikan artinya kebaikan buat kita. Kita harus mengasah karena kita harus tahu kekuatan musuh kita kita jangan sampai kena ranjau iblis, jangan sampai kita terbujuk rayu oleh iblis. Sebab si iblis selalu mentajyin. Mentaj itu mengindah-indah ajakannya. Uh, kalau ajakannya itu hebat. Hiasannya itu hebat, marketnya, marketingnya itu. Sehingga banyak pendukungnya. Nah jadi adanya iblis bagi yang dikondisikan jiwa raganya oleh Allah Maka menjadi kebaikan bagi dirinya Jadi semakin dapat tantangan, semakin dapat musuh yang hebat Dia semakin menyiapkan strateginya Menyiapkan segala kemampuannya Kita sudah ke sana apa belum? Atau terus nyalahin nyalahin iblis saja. Jangankan iblis disalah istri aja disalahin. Mana suami tu nggak nyalahin istri tu? Su <tuh> istri juga siapa? Ya suami aja masih disalah salahin apalagi si iblis. La haula hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita ingin dikondisikan oleh Allah. Ya, jangan sampai dikondisikan oleh makhluk. Jangan sampai dikondisikan oleh hawa nafsu. Kita ingin seluruh jiwa raga kita, seluruh panca indera kita dikondisikan oleh Allah. Ya, kita ingin... Padat waktu yang sempit ini, kesempatan yang sempit ini, yang sekejap ini harus padat. Maka cara memadatkannya hanya dengan amalul kolbi amalan hati. Kalau sholat, bapak ibu sekalian, ya tetap kita punya keterbatasan tahajud, tetap harus ngatur waktu kalau tahajud kita 100 rokaat kiran ke kantor gimana nanti ngantuk persaingan ketat kira-kira maju nggak usaha kita enggak jadi amalan Zohir ya, amalan Zohir yang diatur dalam ilmu pikir dibatasi tahajud cukuplah delapan witir nanti tiga ya nanti ada tidur lagi sebentar jadi diatur, sebab ibadah kita itu bukan hanya yang mahdoh saja, supaya yang guer mahdoh pun, yang habluminanas pun, nyari rezeki kita, nyari karunia Allah kita di pasar, di kebun, ya di mana saja profesi kita, kita pun punya energi, punya kekuatan, sebab kita akan bersaing dengan dunia lain. Kalau pembisnis dengan pembisnis lagi, padatnya lalu dengan apa? Padatnya dengan amalan hati. Amalan hati akan terbentuk dengan selalu zikir kepada Allah. Nanti akan terbentuk dari zikir kepada Allah, sikap syukur itu amalan kolbi akan hidup. Amalan hati di antaranya syukur. Ada masalah amalan hatinya sabar, enggak mudah putus asa, enggak keluh kesah. Amalan hati lagi apa? Tawakal kepada Allah. Eh, jangan sampai ada orang mau, baru mau dengar mau di PHK, belum di PHKnya. Udah aduh, marung panas dingin. Eh, di mana tawakalnya kepada Allah? Kok nyandarnya ke makhluk? Maka wirid kita ini jamaah sekalian <tuh> urutannya setelah kita doa robanawasi alaihna kita ingin rezeki kita diluaskan rezeki zohir maupun rezeki batin tapi ingat jangan sampai kita bersandar dengan rezeki itu tetap bersandar kita harus kepada Allah setelah baca wirid yang robanawasi alaihna sampai selesai kemudian lanjutkan dengan ya ghaniyu agni nabi padlika aman artinya wahai zat yang kaya kalau di bahasa terjemah kalau terjemah bebasnya wahai zat yang kaya yang kaya siapa? Allah biasanya orang suka serap tidak? eh serap itu apa? silau tidak dengan orang kaya? suka silau tidak? nah berarti hati kita ada di situ nah pada umumnya orang silo kalau ada orang kaya wah, ya nah yang kaya yang sesungguhnya siapa? sebab definisi kaya itu gak butuh yang lain justru orang dalam hitungan manusia ukuran manusia semakin kaya semakin butuh kepada orang lain mobilnya punya 10 ya supirnya berapa? Yang nyucinya, yang merawatnya, Jadi tambah kaya menurut pandangan manusia, tambah butuh kepada makhluknya semakin banyak. Jadi sebetulnya bertolak belakang dengan definisi kaya itu sendiri. Mungkin itu kaya apalah. Kaya atau kaya apa itu. <giss> nah, dalam doa itu, Ya goni wa hezat yang kaya, Agnina nabi fadlika amman siwak bukan artinya kayakan dalam depi. wahai yang kaya kayakanlah kami bukan kaya dalam definisi manusia kaya yang dimaksud seperti kayanya Allah kayanya enggak butuh artinya ya rob wahai yang kaya kayakan aku sehingga tidak butuh hanya kepadamu kecuali hanya kepadamu butuhnya itu maksudnya hati Bukan berarti kita nggak butuh uang dibuang-buang. Hati kita ini bersandarnya tuh harus kepada Allah. Bukan kepada rezeki yang dipinta tadi itu mah alat. Besok juga ditinggalin. Maksudnya agnina kayakanlah kami. Bukan kaya dalam pengertian definisi manusia tadi. Semakin kaya semakin banyak apa? Butuh ke orang. Maksudnya. Kayakanlah kami sehingga kami itu enggak butuh kepada makhluk, hanya kepadamu butuhnya, maksud butuh bat, butuh batin. Kalau sudah begitu kira-kira dengar-dengar kita mau di PHK, gembir enggak? Eh, tenang aja, cari lagi karunia Allah. Baik sangka, jangan-jangan di PHK yang ini dapat mau perusahaan yang lebih bagus. Kok ini mah aduh kumaha kitu nya balah gemper duluan ai gemper cemas sa capenya tuh belum PHK-nya juga belum jadi belum turun tapi lembesnya sudah duluan rugi enggak nah eh, kepada Allah atau bersandar teh latih di situ jadi ketika ngadoi agoniu agni nabipadli ka aman siwa zat yang kaya-kayakanlah sehingga aku enggak butuh kecuali kepadamu butuh itu ya, siap doa gitu kira-kira ya. kalau terus batin kita melatih dengan itu ya kira-kira kalau kita mau di PHK misalnya gembur enggak enggak tenang aja kepada Allah bahkan baik sangka oh Allah ini mau mengganti dengan rezeki yang lebih baik sebab Allah itu ya gimana sikap kita kepada Allah in Allah ma'a zonni abdibi Allah tuh ya terserah daripada sangka hambaku kepada aku kalau zonnya hamba kepadaku aku ini kaya ya begitulah dia akan tenang dengan Allah bukan tenang dengan makhluk itu ma'alat Hai maka semakin kita butuh dengan makhluk semakin kita bersandar dengan makhluk apa sering contohkan ibarat kita nih bersandar bersandarnya ke kayu atau sandaran yang sudah apa yang sudah keropos Kira-kira tenang gak nyandarnya? Aduh, jangan-jangan mau apa? Dicengkelak gitu ya Begitu juga Kalau hati bersandar kepada makhluk Makhluk itu sifatnya Akan rusak Makhluk itu sifatnya akan hancur Lalu hati kita bersandar ke situ Pasti kita akan Diderak dengan penyakit Gelisah Takut Khawatir Nah, ini jamaah sekalian, tarekat kita ini ingin mencetak keyakinan kita kepada Allah, sandaran kita kepada sekuat-kuatnya tapi mencari rezeki dengan strategi ekonomi yang baik, semakin lincah semakin baik. Oh, ingin Allah kayakan nikmat zahir, Allah kayakan nikmat batin. Siap enggak? Siap ah kayaknya baru lisannya aja siapnya tuh <laughs> baru dapat untung dua juta lupa ke BMT ah belum belum terpercaya gitu mah nggak jadi dah baru dapat gaji segini ke BMTnya malah lupa pajaknya apalagi toh tohannya Gak jadi kaya Zuhir kaya batin cuma lisan doang itu mah Katanya kata nafsu nanti kalau sudah banyak segitu aja belum keuji apalagi ditambah lagi tambah pelit paling juga. La haula punya motor aja gak nyampe nyampe malam ahad ke batu tulis apalagi di apalagi dikasih mobil. yang ada Allah ingin melihat dulu yang ada ya. jadi yang ada dulu buktikan ilmu yang ada buktikan amalkan harta yang ada buktikan kita toh-toh nanti Allah akan tambah la ilaha illallah di كل لمحاته Teruskan jangan ini. Terus. Ya. Siap enggak pengajiannya malam Ahad terus nih? Ya, Mudah-mudahan bapaknya disehatkan nih. Ya. ya pingin mah. Ya seminggu sekali ke sini maka kalau nggak situ suka hariwang aja khawatir-khawatirnya bukan dengan dunia khawatir majelis ini enggak dihidupkan khawatir jamaah-jamaah tuh ya lalai hatinya itu aja yang dikhawatirkan enggak tahu yang dikhawatirkan apa khawatir apa enggak kepada dirinya sendiri Yuk padatkan ini sisa umur kita entah berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa minggu lagi. Padatkan dengan amalan hati. Supaya amalan zohir, amalan fikihnya terpenuhi. Salat yang pardu dengan yang sunnah sunahnya Terpenuhi amalan zohir, baca Qur'annya. amalan hati tadi syukur dengan karunia yang Allah berikan kalau kita ya benar-benar terbuka karunia-karunia Allah pinginnya kita terus syukur aja terus malu kepada Allah mau minta apa lagi kalau terbuka hati kita dengan nikmat di mata Allah apalagi nikmat Allah jumpakan dengan walian, mursyida, kemudian belajar kita mendapatkan bimbingannya bing dan... apa lagi yang mau dipinta kepada Allah yang ada aja tidak kehitung pinginnya terus sujud syukur kepada Allah, bersyukur kepada kalau Allah bukakan hati kita malu minta kepada Allah yang ada aja tidak kehitung yang ada aja belum bisa mensyukurinya kalau hati kita terbuka, tapi kalau hati kita terhijab, tertutup dengan tuntutan keinginan hawa nafsu, merasa kita ini dicuekin oleh Allah. Sebab apa? Dia terhijab hatinya oleh hawa nafsunya. Kok jadi murid begini-begini juga? Kalau terhijab hatinya tidak tahu mutiara. Yang tahu hanya uang, yang tahu hanya materi itu pun gak bisa mempergunakannya, mensyukurinya sabar kita menghadapi ujian tantangan dalam ibadah diuji oleh Allah dengan yang pahit supaya jadi manis iman kita ibarat kita datang ke dokter dikasih obat yang pahit-pahit supaya apa? sehat jasmani kita Allah uji dalam kehidupan sekali-kali yang pahit-pahit supaya manis hati kita, manis iman kita. Padatkan hati kita dengan amalul qalbi, amalan hati. Tawakal lagi. Sudah syukur, sabar, tawakal tadi kepada Allah, bergantung kepada Allah, mewakilkan urusan-urusan kepada Allah. Jadi menyambungkan antara amalan hati sobar, syukur, tawakal, rido bayangkan al-pakru'il butuh kepada Allah dengan amalan zohir contoh zaman sekalian amalan zohir kita bekerja bagian dari ibadah Allah perintahkan cari karunia Allah makanya karunianya harus didapatkan kepada Allah bukan nyari rezeki nyari rezeki Allah jangan sampai nyari rezeki yang muter-muter enggak cukup-cukup coba nyari rezeki Allah ada Allahnya di situ nyambung jadi nikmat berapa aja hari ini pemberian Allah kita akan mensyukurinya kita akan konaat-konaat itu apa Mendistribusikannya dengan baik dapat, serpuluh, dapat 100 ribu Jangan pengeluaran 150 ribu Gak konaat itu Konaat itu dapat 100 ribu Diatur-atur Dipas-pas Bukan dapat 100 ribu Pengeluaran 200 ribu Celaka Konaat dalam ilmu tasawuf itu Dapat 100 ribu Distribusikan dengan baik Jadi bagaimana membangun kualitas hati dengan amalan hati tadi? Amalan hati, syukur, sabar, tawakal, ridho, ikhlas, mahabah, cinta kepada Allah dengan amalan zohir kita. Contoh tadi mencari rezeki, Mencari rezekinya yang halal sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Tapi tidak mencita-citakan keuntungan sebagai target dan tujuannya. Itu ma'alat yang menjadi tujuan adalah ridha Allah yang dicari bukan rezeki tapi rezeki Allah yang dicari adalah karunia karunia Allah jadi ada Allahnya ini kebanyakan Allahnya hilang gak? nyari apa? nyari uang selesai yang gak ketemu-ketemu gak cukup-cukup mau berapa saja gak cukup-cukup selama apa? nyari rezeki. Tapi kalau nyari rezeki Allah, oh rezekinya punya Allah, mencari, cari rezeki Allah. Ya bertaguna fadlan minallah, mencari karunia dari Allah. Jadi nggak terjebak dengan materi dengan harta. Nah tarekat ini akan membuka rezeki zohir, rezeki batin, dunia dan akhirat makanya Oh nanya nih siap enggak kaya harta dan kaya hatinya ya. siap nggak diberi rezeki Zohir dan batinnya ya. nah, jadi siapnya nunggu nanti atau sekarang ya. <laughs> Alhamdulillah banyak yang ikut toh-tohannya ya ikut paket itu tuh dilihat segini mau nggak dikayakan oleh Allah kaya Zohir kaya batin kaya lahir kaya batin kaya dengan nikmat Zohir kaya dengan nikmat batin buktikan dari sekarang sebab jamaah sekalian dakwah kepada ahli dunia ya salah satu strateginya ya dengan dunia lagi coba mana tukang mancing tuh cecep tuh tukang mancing tuh kalau mancing di laut dikasih umpan-umpan yang di kolam kira-kira dapat ikannya gak? jadi harus tahu apa? harus tahu umpan ada umpan dasar tuh di laut ada umpan tengah ada umpan di atas pengen dapat ikan di bawah di karang pakai umpannya di atas dapatnya yang jadi ngulon wetan jadinya begitu juga dalam mendakwahkan agama Allah kepada ahli dunia maka dunia menjadi strategi untuk memancing perhatian mereka kau berharap dan Allah akan memberikan limpahan rezeki zuhir dan batin bagi tarekat ini maka kita harus bisa dipercaya oleh Allah Jadi kan sampai baru dikasih segitu aja udah enggak ada syukurnya apalagi ditambah lagi dan jangan tertipu dengan Rizki Rizki itu hanya alat Hai Allah tujuan kita makanya tadi carilah Rizki Allah carilah karunia Allah nah Allahnya tuh biar jelas sebagai tujuan kita. Syukur tuh apa? Bahagia kita diberi oleh Allah bahagia itu orang bersyukur. Sehingga semakin dekat dengan yang memberi, semakin tunduk kepada yang memberi. Nah, bagaimana merasakan merasakan nikmat yang batin itu tidak seperti merasakan nikmatnya, nikmat yang Zohir bang. gak usah dipapatahan, gak usah diajarin anak kecil dikasih balon seneng gak? anak kecil, perempuan dikasih boneka, seneng gak? gak usah diajarin itu sudah nalurinya begitu orang dikasih 1 miliar seneng gak? Uh. gak usah diajarin supaya seneng dengan apa? supaya merasakan nikmat zeur enggak usah diajarin. Ajarin jangan enggak usah. Ada yang di sini dikasih 10 juta malah manyun. Ibu-ibu hmm? sudah pulang malam Ahad ini. Ternyata Pak panitia nyiapin amplop. Isinya 10 juta, pas dikasih 10 juta manyun aja kayak bebok ketubruk. Kira-kira normal enggak? Jangan-jangan ini ini nih. <girly> Jadi merasakan nikmat zohir mah nggak usah diajarin di majlis ilmu, nggak usah punya guru. Orang kapir, bahkan binatang pun, binatang suka seneng nggak? Udah oh, di rumah ada kuda, lagi lapar dikasih tuh rumput seneng nggak? Nggak oh, usah diajarin nikmat zohir mah yang harus diajarin merasakan nikmat batin mencicipi nikmat batin dan bagaimana jalannya supaya mendapatkan nikmat batin ini yang apa? yang sulit karena tidak belajar sehingga sujud kita nikmat, tahajud kita nikmat, ngaji kita nikmat, kenapa? hatinya diajarkan, dilatih Oh ini zaok oh, bahasa tapi zaok tu merasakan mencicipi hati kita nikmat batin itu ketika zikir tidak sadarkan diri sampai panas pingsan. Nah itu nikmat batin nikmat beserta Allah masih Allah batil ketika itu sudah dihakikat selain Allah batil yang ada Allah saja itu yang dialami Ustazina oh, Umar, Ustazina Ubaqar kan di bimbing oh, Itu pun akan terus mengalir lewat bimbingan mursid-mursidnya kalau kita mau menekuninya terus mau diajarkan mencicipi nikmat batin Nabi bersabda iman. kau akan menemukan manisnya iman di hati jadi iman di hati itu manis ilmu tasawuf menyebutnya zawb. merasakan mencicipi nikmat batin, itu mah harus diajarin seumur hidup dari Aizen gak tahu nikmat yang itu boro-boro bisa mencicipi datang pun enggak mau datang dari mana mau datang dari mana batinnya aja kotor tercampakan yatim gimana mau dapat nikmat yang batin apalagi mencicipinya <tuh> makanya kalau nikmat batin diperbutin gak gak bakalan berebut berlimpah dan sedikit yang dapatnya. Kalau nikmat yang zahir berebut enggak? Kenapa? Nikmatnya sedikit, yang pinginnya banyak, udah banyak serakah lagi. Jadi berebut enggak? Berebut. Nikmatnya sedikit, yang pinginnya banyak. Udah banyak per orangnya serakah lagi. Jadi berebut enggak? La haula Ya kalau di, di bedah nih nikmat itu ternyata banyak ya. Jadi untuk dapat nikmat batin sampai merasakannya, dapatnya dan merasakannya harus terlatih, terbingbing dalam agama. Sehingga kita akan membanggakan agama Allah, takjub dengan Allah, takjub dengan Rasulullah takjub dengan agama Allah. Terasa hebat, takjub Saking nikmatnya dirasakan Jadi takjub kita Jadi terpesona, jadi bangga uh. Bukan bangga dari ujub Kalau ujub itu bangga diri Kalau ini bangga dengan agama Allah Bangga dengan nikmat yang Allah berikan Nikmat dengan bimbingan Bangga, nah itu bangga Karena bersyukur kepada Allah, merasakan nikmat <tuh> Maka dulu para sahabat sampai berani meninggalkan keluarganya ya berminggu-minggu untuk jihad di jalan Allah. Enggak tahu bakal pulang lagi apa enggak. Enggak tahu bisa ketemu lagi dengan istri dengan anaknya apa enggak. Udah enggak dipikirin. Kenapa? Nah, terbuka nikmat yang batin bahkan semakin dalam kondisi sempit dikejar-kejar oleh musuh sudah berdarah-darah tubuhnya semakin nikmatnya itu diberi oleh Allah ada satu sahabat di perang dengan kerajaan Romawi yang sedang menduduki Suriah kalau sekarang itu Suriah Damaskus Nabi berpesan nanti pemimpin perang Kalau yang A meninggal ganti dengan yang B Kalau B meninggal ganti dengan C Terbukti jaman sekalian ya Pemimpin perang membawa bendera Pemimpin yang pertama ini terhunus Jangan sampai bendera Rasulullah SAW ini jatuh Langsung apa yang diwasiatkan oleh Nabi sebelum perang Maka harus berpindah langsung ke pimpinan Diambil oleh yang kedua Sehingga bendera Rasulullah SAW itu tidak sampai jatuh Ternyata yang kedua pun terhunus lagi Maka bendera Rasulullah SAW hampir akan jatuh Langsung diambil oleh sahabat yang ketiga Sahabat yang ketiga ini benar-benar menjaga bendera Rasulullah jangan sampai jatuh ke tanah ketika tangan kanannya sedang memegang bendera Nabi maka terhunuslah tangannya kemudian diambil dengan tangan yang kiri bayangkan ya masak kira yang kanan putus bukan pundung tahu pundung gak? bukan pundung malah langsung diambil oleh tangan kirinya jangan sampai amanah Rasulullah SAW ini jatuh bendera kehormatan nabi jatuh ke tangan musuh sakit gak sakitnya hilang kenapa nikmat batin semakin dirasakan akhirnya yang kiri pun terhunus lagi maka sahabat itu gak mau bendera nabi ini jatuh ke tanah maka mulutnya yang apa? Memegang bendera Rasulullah SAW sampai pada akhirnya lehernya pun ditebas oleh musuh maka dia dalam keadaan tersenyum berdarah darah tidak membuat lari tidak membuat nyalinya turun semakin Allah berikan kenikmatan kenikmatan walaupun lahiriahnya pahit nah kenikmatan batin inilah kalau dirasakan oleh kita maka kita akan siap terus berjihad di jalan Allah toh-tohan sepanjang hidup kita siap semua Siap. Ya. itu Hai pas denger siap itu rezeki mau dikirim rezeki yang mana rezeki yang barokah dengan siap dengan keimanan rezeki Allah dibuka Toh untuk masjid saja atau terus uh, banyak seperti para sahabat terus sampai darah tepesan yang terakhir di nikmat batini nikmat yang harus terus dilatih sehingga akan terbuka Ya nikmat-nikmat itu dirasakan kenikmatan semakin hebat, semakin besar mudah-mudahan kekuatan para sahabat diwariskan kepada jamaah sekalian Amin. hadirin wal hadirat rahimakumullah jadi terus pupuk dalam tarekat atau jalan kepada Allah ini dan jalan inilah yang pernah ditempuh oleh seluruh para nabi jadi Tarekat ini, jalan ini, jalan yang pernah ditempuh oleh seluruh para nabi dan para? Rasul. Seneng gak? Alhamdulillah. Alham. Alham. Ya, tarekat ini, obat tegaskan, tarekat ini, tarekat yang pernah dijalani oleh seluruh para nabi dan para rasul. Siratul ladhina an'amta alaihim minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wahasuna ulaik ulaik karofiqo jalan itu cuma satu yang diturunkan oleh Allah dan jalan inilah tarekat inilah yang pernah ditempuh oleh seluruh para Nabi dan para rasul dan orang-orang yang menjadi pengikutnya yang berjuang bersamanya Hai nah, ini nimad yang mahal ini berlian ini mutiara Durun gola. Seorang ulama supi dalam kitabnya menyebut Durun gola. Mutiara yang mahal. Eh mutiara, mutiara adanya di permukaan laut atau di dasar laut? Ini mau pingin dapat Durun gola, pingin dapat mutiara yang mahal, enggak mau tenggelam. Suruh zikir, susah. Wirid yang diajarkan, diijazahkan Tidak tamat-tamat. Gimana kalau batin kita tidak tenggelam dalam tarekat ini? Kita tidak akan mendapatkan mutiara. Kita tidak akan merasakan indahnya, mahalnya. Mutiara, durun gola. Mutiara yang mahal. Ikuti bimbingan zohir batin dengan maksimal. Jadi tarekat ini, jalan ini Jalan yang pernah ditempuh oleh seluruh para nabi dan para rasul Beserta yang mengimaninya dalam setiap zamannya Maka inilah karunia yang mahal Inilah mutiara yang mahal Jadi mutiara ada dasar lautan Harus berani untuk tenggelam ya Mengikuti bimbingan Tenggelam hati kita dalam tauhid Dalam keesaan Allah Istigrok kita ini yak, tenggelam di dalam tauhidnya Allah. Hanya Allah yang dirasakan sampai ke sana. La jua dah ilallah. Tiada yang mau kecuali Allah. Adanya di majlis zikir, adanya di majlis zikir. Makanya orang enggak mau murid enggak mula jamah di majlis zikir yang dibimbingan oleh guru, maka tidak akan mendapatkan merasakan mutiara mutiara mahal harus tenggelam maka majlis dikir adalah ibarat lautan yang dalam kita tenggelam istigrok kita ini tenggelam batin kita dalam keesaan Allah itulah tujuan sehingga bukan hanya tulisan atau ucapan la maujuda iloh tiada yang maujud kecuali Allah tapi itu dicicipi dan dirasakannya Ketika itu dunia itu tiada. Kesenangan dunia itu nggak ada bahkan jijik. Loh, uh, sampai begitu. Bukan dunia materinya yang jijik, tapi sifat gurur tipuan dunia itu membuat jijik batinnya. Sudah merasakan ke belum? Bukan jijik uangnya dibuang enggak butuh, bukan. Sifat nipu uang tuh. Ya. Kalau banyak ya. Ini suami sudah pingin yang macam-macam lagi. Ya, kalau dikasih hajah kekuasaan pingin yang macam-macam. Nah itu macam-macam macam-macam itu tu guru sifat guru dari dun dun Itu yang membuat jiji ketika Allah bukakan hakikat, ketika Allah temukan Zurun Gola di dasar lautan, ketika Allah perlihatkan mutiara yang mahal jadi melihat sifat tipuan dunia itu membuat jijik bora-bora tertarik kalau jijik sebab yang dirasakan adalah hanya Allah nah itulah salah satu masuk kita ke hakikat. itu akan turun lagi itu pembuktian batin kita kita hidup lagi kita menjadi aktivitas yang lain lagi dan kita sudah merasakan mahal itu tidak akan tertipu dengan dunia. Lebih baik apa dapat mutiara yang mahal ini daripada dapat dunia yang menipu tadi. Jadi dalam usahanya dia jelas kehalalannya. Dalam usahanya bukan rezeki itu yang dituju, tapi Allahnya yang dituju. Ini Bapak Ibu sekaliannya pemahaman ilmunya. Di mana di luar sana baca kitab Pabaliwet. jadi tenggelam kita panas lebur hawa nafsu kita udah gak ada keinginan hawa nafsu kita dengan dunia dengan dunianya dengan dunia yang gururnya itu hanya ingin Allah saja hanya Allah saja yang diinginkan yang dituju, yang dirindukan sehingga Rasulullah SAW ketika setelah Mi'raj maka semakin berenergi dalam dakwahnya, semakin berenergi dalam taklim mendidik sahabat-sahabatnya. Makanya Bapak jamaah sekalian, kalau punya guru-gurunya belum musul, belum sampai kepada Allah, belum menemukan hakikat, belum menemukan zurun ghalah gurunya belum mendapatkan mutiara yang mahal dan ditugaskan untuk membimbing murid-muridnya pasti lemah mengajaknya kepada Allah. Ya, lemah ngajaknya kepada Allah. Sebab belum tersingkap, belum musul, belum ditugaskan, belum dapat kapasitas kelayakan. Nah, maka harus mencari walian murshida itu ke sana. Nah, maka Allah sampaikan, ini tarekat tarekat yang pernah. Dijalani oleh seluruh para Nabi dan para Rasul dan yang mengikutinya. Alhamdulillah. Yuk, jangan tanggung. Uda ditemukan tarekatnya, nggak mau jalan, nggak mau tenggelam, nggak mau mujahadah, nggak mau riyaldo. Gimana? Nyesal nanti. Nabi sudah bersabda, Laisa ya ahlul jannah illa ala sa'atin marat bihim lam yadkurullah fiha Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu, ingat satu jam ketika dunia yang lewat hatinya tidak zikir kepada Allah. Sudah menemukan tarekat kalian mursyid enggak mau meniti jalan itu. Enggak mau tenggelam kada tertipu dengan hawa nafsu dan dunianya. Maka jama sekalian lurus kepada Allah. Diberi musibah apapun itu tetap peluang, enggak ada kebatilan. Justru di situ semakin pahit tadi juga para sahabat. Kalau dulu bentuknya perang begitu, sekarang beda lagi bentuknya. Diberi sakit, ekonomi sempit. Ya. Ada suami dan istri beda pemahaman, beda pendapat, itu medan perang kita, medan jihad kita di situ. Mencari rezeki yang pasti halal. justru lebih berat ini yang disampaikan oleh Nabi. Rojakna min jihadil asgar ila jihadil akbar. Yuk kita kembali dari jihad yang kecil ini mah. Perang badar mah jihad kecil. Berdarah-darah mah kecil. Dikejar-kejar musuh mah masih kecil. Ada jihad akbar. Jihadun nafsi. seumur hidup sepanjang hayat kita makanya jangan lengah di tarekat Indonesia ini ya contoh Allah Mijaki talqin hanya kepada guru di tarekat yang lain baru jadi seminggu jadi murid tuh bawa tarekat ini talqin sendiri ajarin sendiri yang penting banyak yang penting terkenal itu mahawa nafsu dan dunia. Banyak yang jauh. Pengen talkin lewat telepon. Jumuin jihad dulu. Datang. Salman Al-Parisya aja. Jauh datang ke Madinah. Harus ada perjuangan. di situ justru. Dengan jihad, mujahadah itu. Kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Mencari wali mursi, terus mengikutinya. Setelah ketemu, terus mengikutinya sampai sepanjang hayat. Bahkan Noah sampaikan seluruh guru-guru mursi dalam tarekat ini. Dalam silsilah yang sugro lewat Nabi Hidir. Semuanya bermuara, berguru sampai akhir hayat gurunya. Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. radhiyallahu SAW. Melanglang buah dari satu tarekat ke tarekat yang lain 40 tarekat beliau kuasai Tapi belum menemukan Syekhul Kamil Mursid yang sempurna dalam pandangan Allah Allah jumpakan di musim haji di Mekah al Mukarromah. Syekh Ahmad bin Idris ketika itu Di sela-sela waktu di Masjidil Haram membuka halakoh Maka Syekh Muhammad Ibn Ali iyasa Nusi duduk dalam halakohnya Kemudian batinnya tersambung mengaguminya mencintainya maka di malamnya dimimpikan oleh Allah dijumpakan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Oh bapak ibu sekalian yang diberjumpakan oleh Nabi aja masih nyari wali mursid sudah 40 tarekat maka ketika dijumpakan dalam mimpi satu yang hanya satu yang dipinta oleh Syekh Muhammad ibni Ali Asanusi As kepada Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah, tolong usulkan aku, putuhkan aku, bukakan hatiku. Yang dipinta cuma satu, putuhkan, terbuka. Inna fatahna lakapat hamubina, membuka ampunan, membuka petunjuk, membuka pertolongan. Sehingga guru kita kesempatan yang malah dijumpakan dalam mimpinya satu yang dipinta Putuhkan aku ya Rasulullah bukakan hatiku Bagaimana jawaban Rasulullah SAW Lewatilah pintu Ahmad bin Idris Harus berguru kepada saya Ahmad bin Karena di zaman itu saya Ahmad bin Idris yang menjadi pintu menuju kepada Rasul dan menuju kepada Allah Sampai tiga kali mimpi, akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil talqin dan beat sumpah setia kepada Syekh Ahmad binis untuk berguru, untuk samina. Wal'ahono, tu jangan tagung kalau berguru tu, ingin dapat mutiara tapi maju mundur, maju mundur, hah, nggak ada perjuangannya, nggak ada mujahadahnya, angin anginan, dapat nggak? selesai musim haji Syekh muhammad ibn al-sanusi langsung mengikuti gurunya mukim di asir asir itu sekarang masuk provinsi saudi arabia berbatasan dengan yaman berapa tahun? ya sampai akhir hayatnya dalam sejarah 4 tahun nah sebelum sa' Ahmad bin Idris meninggal tawafa maka mengistikhlifkan memandatkan ke kepada Syekh Muhammad bin Ali. Jadi tugas membimbing itu jelas sebelum meninggal sebelum tawafa di situ ada istikhlaf jatuh kepada siapa yang melanjutkan kemursyidan ke khilafahan. Jatuhlah kepada yang sungguh-sungguh yang layak risi Allah dan Rasulnya beliau Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi. Jadi jangan sampai heh, banyak bapak ibu sekalian udah dapat wirid, ya talqin, nalkin lagi. Ini yang ini udah dapat talqin, nalkin lagi. Ini siapa yang jadi gurunya ini? Kok dimurah meriah begitu? Jadi mursid-mursid yang ada dalam silsilah Sugro. Lewat Nabi Khidir as. Semuanya berkhidmat sepanjang hidupnya dan kemudian sebelum tahu apa yang diujung, yang diujung istihlap. Jadi istihlap itu beda dengan memberikan ijazah. Kalau ijazah itu memberikan amalan, talkin mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Istihlap tu adalah menunjuk pengganti, namanya istihlap. Nah banyak tarekat-tarekat yang enggak tahu. Dianggapnya kalau sudah dapat talkin, udah jadi guru mursid. Nanti mentalkinkan lagi, punya murid lagi, murid yang itu nanti mentalkin lagi terus seperti itu, sehingga kondisi keilmuannya dan amaliyahnya menjadi tidak jelas. Ini istighlaf itulah yang terakhir menunjuk siapa yang akan menggantikan setelahnya itu semua atas bimbingan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jamaah sekalian di Tarekat Al-Irisya ini. Ya. Maka kalau di, ya banyak yang minta ke Bapak itu Ustadz-Ustadz dari Malaysia, dari mana. Bisa enggak ini katanya nanti saya nalkinkan lagi. Bapak senyum Jadi harus jelas mana mursid, mana bukan. Hanya ada mursid dan murid. Di luar sana kayak agen agen barang coba. Ini agen ke satu, ini agen ke-2, agen ke-3 gitu. Kayak barang gitu. Ya, secara lahiriah wah, muridnya cepat keluar negeri sampai banyak begitu. Nah, maka di dalam dikembalikan tarekat dan kemursidan itu seperti para nabi, satu untuk semua. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya nanti ada yang melanjutkan lagi atas tunjukan dari atas bukan musyawarah dari bawah nah itulah walian mursida ya yang melanjutkan para nabi dan para Rasul hadir eksis pada setiap zaman sampai hari kia kiamat kelak maka sampaikan tegaskan tarekat inilah tarekat inilah jalan menuju kepada Allah yang pernah dilalui oleh seluruh para satu jalan yang diturunkan oleh kepada Nabi Adam dan Nabi Musa Nabi Isa nah, jadi jangan tanggung tenggelam dalam zikir kepada Allah leburkan hawa nafsu kita enggak ada keinginan kecuali mengikuti ma apa-apa jitubih apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh khalifahnya ikuti itu yang menjadi kebijakan hidup maka Insyaallah Allah tambah-tambah nikmat batin kita sehingga nikmat batin didapat nikmat zuhir jadi barokah kalau nikmat zuhir didapat nikmat batin jadi didapat pasti nikmat zuhirnya tambah menjadi beban hidup tapi kalau nikmat batin didapatkan nikmat zuhir menjadi barok barokah nikmat itu jadi apa? sarana ibadah kita kepada Allah, menjadi media kita kepada Allah. Yuk kita amalkan. Ya, kita amal sudah jam 10. Kita wirid, kita zikir. Ya, dalam zikir supaya konsentrasi ditutup pintunya. Nabi bersabda, aglik albab. Kunci pintunya agmi doa ayunakum. Pejamkan matanya. Ya, yang batal wudu. Ya, ibu-ibu yang batal wudu. Agak maju-maju jangan apa? Jangan berjauhan. Adab-adabannya. Yuk siapkan zahir batin kita tawajjuh ila Allah wal ikbal alaih menghadap kepada Allah wal irad adil khalqi kita berpaling dari makhluk, berpaling dari dunia, dari hawa nafsu ini adalah urusan yang mahal sekali berat berat berat berat untuk menghadap kepada Allah berpaling dari makhluk dan hawa nafsu itu berat kalau bukan izin Allah bukan karunia Allah nggak bakalan mampu siapapun juga menghadap kepada Allah itu berat sekali berpaling dari makhluk itu berat sekali maka ini semuanya izin Allah Mari kita buktikan Allah ingin melihat keseriusan kita dari kita dulu. Idza taqarraba abdi ilaihi sibrat, jadi hamba dulu yang harus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah ibarat sejengkal, maka Allah akan mendekat sehasta. Begitu terus. Rapihkan duduknya belum rapi, harus rapi sekali. Allah suka yang rapih yang tertib yang sungguh-sungguh bukan hanya Zohirnya saja Zohir dan batinnya ya, kalau kita ingin mendapatkan karunia batiniah di majlis jikir harus mengikuti adab-adabannya harus terpenuhi adab-adabannya Mari jamah sekalian hadapkan kepada Allah terlebih dahulu kita bersihkan terlebih dahulu hati kita rohani kita Nih, kalau kotor susah menghadap kepada Allah males menghadap kepada Allah kalau hati kita kotor banyak dosa dikuasai hawa nafsu berat tarekat ini bukan tarekat murah muriah bukan tarekat murahan ini jalan Allah yang pernah dijalani oleh seluruh para nabi dan para Rasul, para wali-wali terdahulu Sukses mendapatkan hakikat mutiara yang mahal hanya sedikit saja yang mendapatkannya. Mari kita istiqar terlebih dahulu, akui seluruh dosa-dosa kita. Akui aja susah ngaku saja. Kalau bukan karunia Allah, kalau tidak dibimbing berat, ngaku aja sudah berat. Sebab ngakunya bersih. Ngakunya itu tidak butuh kepada ampunan Allah. Apa sih ampunan Allah? Tidak merasa butuh ampunan Allah. Dia sudah nyaman dengan kotoran. Nyaman dengan dosa. Sehingga tidak butuh dengan ampunan Allah. Tapi orang yang terbingbing, ternyata dosa itu membuat kita risau, membuat kita beban. Dosa itu menjelma menjadi problem dosa itu membuat hati kita sempit gak pugu hari demi hari lalai hati kita Marah. maka kita butuh ampunan Allah, yuk buktikan dengan pertama mengakui akan dosa-dosa kita semakin dibersihkan sekecil apapun dosa itu diperlihatkan oleh Allah lalai aja beberapa menit itu adalah dosa. Man zakaruni faqad syakaruni nasiani faqad kafarni. Dalam hadis kunci barang siapa yang ingat kepadaku dia sedang bersyukur kepadaku. Barang siapa hatinya lalai kepadaku dia sedang kufur kepadaku, ingkar kepadaku ayo jamaah sekalian akui dosa-dosa kita dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada guru, dosa kepada orang tua dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak dosa kepada saudara, kepada tetangga banyak dosa-dosa yang kedua anak damah anak damah tu nyesel, malu kepada Allah, kenapa berani dosa Kenapa? Berani masyarakat kepada Allah. Padahal Allah terus melihat, Allah terus menyaksikan. Malaikat rokim dan atin tidak bisa dibohongi. Walaupun dosa itu kalau ditimbang, timbangannya sebesar, seberat biji sawi. Dicatat oleh malaikat atin. Dan akan dibalas oleh Allah. Kemudian al-iklah jangan terulang lagi, jangan terulang lagi. Lesatit taubatulillazina ya'amalunasayyat dalam Al-Quran tidak termasuk taubat. Kalau masih kekeh dalam berbuat kemaksiatan. Putus mata rantai kemaksiatan, pintu-pintu dosa itu harus diputus. Dari pergaulan, dari lingkungan, dari penglihatan, dari pendengaran. Yang keempat, wa'adbi isayatil hasanatamuhah. Terus amah soleh Isi-isi lembaran Bisa jadi besok kita pulang kepada Allah Isi lembaran-lembaran sampai ke lembaran yang terakhir nanti Mari sama-sama baca istighfar kabir Kita minta ampunan Allah Kita jemput ampunan Allah Astagurullahal adzim Alladzila ilaha illah Walhayyul qayyum Kafarat dunia dal Jalalil wal ikram wa tubuilee, menjami ilmasy kullihah wa dunu bi wal asab, wamin kullidan bin adzab tuhu, wa amdan wa khutaan, zahiran wa batinan, kaulan wa fealan, menjami harokati, wasakaratii, wahatarati. Wanfasi kulihat dan iman abad dan sarma dan minat dan bila di alam wah minat dan bila di lalak ada dah mahatabil ilmu asal kitab wahataul kalam wahasa satu irada wamidada kalimat ilahi kama yang bagi di wajhi rabbina. Wajah malihi, wakamalihi, wakamayuhi, bu Rabbu nawayyirda, astagfirullah. Wa tuhulilahi, astagfirullah, adib wa tuhul. Astagfirullah, wa tuhbuilai. Astagfirullah. Ayo jaharkan suaranya. Jemput ampunan Allah. Bersihkan hati kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Nasuhah lebur hawa nafsunya, nggak ada keakuan, merasa paling hina di antara makhluk-makhluk Allah itulah yang taubatan nasuhah, lebur hawa nafsunya, rasa hinanya diri, inilah nikmat Allah yang pertama, dimampukan taubatan nasuhah, inilah anugerah Allah yang pertama. Sebab taubatlah pintu gerbang menuju kepada Allah Kalau belum taubatan nasuhah Belum tunduk hawa nafsu kita Lebur hawa nafsu kita Keakuan kita Tidak akan pernah menuju kepada Allah Betah dengan hawa nafsunya Betah dengan dunianya Betah dengan pujian manusia Merasa suka dipuji Senang dipuji hawa nafsunya masih kuat. Orang yang taubat tanah swa lebur hati hawa nafsunya. Terasa hinanya diri. Tidak ada yang dimiliki. Tidak ada si aku, tidak ada diri. Yang ada adalah hanyalah Allah. Ayuh jaman sekalian telusuri jalan Allah lewat zikir al-zikru akrabu turuk ilallah. Zikir jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Yuk kita buktikan. Apalagi di majlis zikir dibimbing langsung oleh guru mahal ini lupa sampaikan ini kalau diarbain buat umum itu buat umum tadi kalau pengen khusus yang mahal guru ingin melihat mujahana walaupun jauh sepanjang jalan jihad mujahadah tundukkan hawa nafsu cari karunia Allah harus meningkat murid itu berlepa-lepa kewalian itu berlepa-lepa armain itu bukan, bukan untuk umum untuk tadi yang baru materinya pun disederhanakan ingin dapat buktiara yuk buktikan kita tenggelam di dalam tauhid keesaan Allah sebelum masuki lautan keesaan Allah wasilah terlebih dahulu Laualalu Robi maarobtu Robi. Kalau tidak ada pembimbing tanpa wasilah tidak akan mengenal ma'rifat ma kepada Allah. Sebelum tenggelam dalam keesaan Allah, harus berwasilah terlebih dahulu. Robito seperti para sahabat, batinnya dekat dengan Nabi, terbayang-bayang, Nabi itu dekat, batinnya terikat, terikat dalam pengertian nyambung kepada Rasulullah SAW, sehingga semangat ibadahnya jihadnya semakin membara-bara Sauban tiga hari saja tidak melihat Nabi tidak bisa makan, tidak bisa minum saking robitohnya kuatnya, cintanya sahabat kepada Rasulullah umat Islam tidak punya pemimbing tidak berwasilah kepada al-ulama yang menjadi pewaris para Nabi tidak akan pernah ma'rifat kepada Allah Ibadahnya tidak akan lengkap. Mari bersyukur kepada Allah. Robitoh istimdad sebab dikhusyalihi naka faro zunub. Menyebut mengingat-ingat orang soleh maka akan berguguran dosa-dosa kita. Mengingat, menyebut orang-orang yang soleh dalam pandangan Allah dan Rasulnya akan hasil maksud kita dan turun barokah dari Allah. Yuk sebelum tenggelam dalam tauhid, dalam keesaan Allah, sebelum panah dalam keesaan Allah, lamau jua dah ilallah tiada yang maujud kecuali Allah. Sebelum masuk ke hakikat maka wasilah sesuatu yang pasti harus dirasakan zaup terdicicipi. Hari jamaah sekalian setelah terus istimdad Robitoh, mari kita zikir kepada Allah. Konsentrasikanlah batin kita. Khodirul Kholbima Allah hadirkan hati beserta Allah. Allah sebagai tujuan kita. Guru bukan tujuan. Guru adalah wasilah. Tidak akan sampai tujuan kalau tidak berwasilah. Mari kita mulai zikir Abdul Zikri falam Fa annahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Hatihuan nafasin ada damawasi ilmu Allah. Yuk sambil berdiri. Fazqurullah kiamat dikilah kalian kepada sambil berdiri. Bishidatin wahazmin. Bishidatin suaranya dikeraskan, dikerahkan zohir kita, panca indera kita untuk mendorong batin kita. Wahazmin hatinya sungguh-sungguh ingin menuju kepada Allah. cita-citanya adalah Allah. Tujuannya adalah il Allah. Napikan makhluk. Napikan dunia, keluarkan dunia Makhluk dari hati La ilah Tiada sembahan Tiada yang dicintai Tiada yang mawujud, keluarkan dari hati semua Illallah Kecuali Allah La ilaha Illallah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim ha eh ha ha eh so ka ya Ismail ya. ya. Al-Tawansa ya. kusuhkan terus agungkan Allah nikmati taman surga nikmat beserta Allah kita akan kembali kepadanya hidup-hidupnya hanya sementara sekejap segera akan kita meninggalkannya sebut nama Allah terus jangan berhenti zikirnya waskuri isma rabbik sebut nama Tuhanmu duduk Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah terus sebut nama Allah Allah adalah tujuan kita Allahu maksud Terima kasih Allah sir, dari zikir jahar buahkan zikir sir jaga hati kita, supaya selalu zikir kepada Allah, jaga hati kita dari noda, dari dosa terus aktifkan hatinya padatkan hari-hari kita lembaran-lembaran, sisa-sisa umur kita ini padat dengan zikir sir 24 jam Allah hitung jadi ibadah tidurnya pun jadi ibadah. Sebelum tidur hatinya sedang nyambung kepada Allah. Tidurnya 3 jam, 4 jam dihitung sedang zikir kepada Allah. Inilah amalan para nabi, para wali-wali Allah di mana hatinya mahabbah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Zikirnya menjadi nikmat, zikir adalah kebahagiaan. Bahkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman, majlis zikir adalah tempat bagi para wali-wali Allah tempat menumpahkan kerinduan kepada Allah. KP-nya kalau bagi orang-orang di dunia ini. Majlis dikir adalah ibarat kp Bagi orang-orang yang ahli dunia. Sebab di majlis dikir Allah tuangkan kenikmatan-kenikmatan rohani tak sadarkan diri yang dirasakan adalah keagungan Allah keesaan Allah pantas kalau majlis dikir seperti ini membuat Allah bangga kepada orang yang duduk di majlis dikir yang mengagungkan Allah di hadapan para malaikatnya pantas kalau membuat mencuri perhatian Allah sebab di majlis dikir terasa agungnya Allah dekatnya Allah kecil kenimatan dunia Al-Quran menyebutnya mataun kolil kesenangan yang kecil yang sedikit inilah mahalnya majlis dikir inilah anugerah dari Allah kalau Allah bukakan nikmat batin merasakan nikmat batin maka kenikmatan dunia ini benar-benar kecil kesenangan dunia yang menipu adalah benar-benar hina sehingga ulama sufi yang dibuatkan hatinya oleh Allah Adunya jifat wakali buha kilab dunia yang menipu ini adalah gambarannya jifatun jifatun tu bangkai tulang belulang yang bau yang hina wakali buha kilab yang mencari-carinya adalah hanya seekor anjing jadi ahli dunia ibarat laksana anjing. Dunia yang menipu ini ibarat adalah jifa. Bangkai tulang belulang. Itulah pandangan ahli ma'rifat. Adik jemaah sekalian jaga hati kita, padatkan terus dengan zikir sir. Supaya Allah kondisikan seluruh panca indera kita dalam ketaatan kepada Allah. Sayang umur kita terbatas kesempatan kita sempit kalau kita tidak dipadatkan dengan mengikuti bimbingan bing dalam tarekat ini betapa kita rugi selama-lamanya menyesal selama-lamanya Mari sempurnakan wirid kita dengan bersolat kepada Nabi kita tercinta Inna allaha wa malaikatahu, saluna ala nabi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 dalam batin kita asal As ya Rasulullah atau botol Tianti adriki ya Rasulullah asalatu As ya Rasulullah atau pati nanti adriki ya Rasulullah صلى الله وسلم عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديني ونفسي بسم الله على أهني ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله الخير الأسماء بسم الله رب الأعلى والسماء بسم الله الذي لا ينظر مع اسمه دا. بسم الله تتحت وبالله بالله تتم على الله توكلت لا قوة, لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم نبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما والحمد لله رب العالمين عز جارك وجل سداوك ولا إلى غيرك اجعلني في جوانك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم إن علي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لقد جاءكم رسول من أفسكم عزيز عليه ما عاندتم أريس عليكم بالمؤمنين رأوكم فإن تولوا فقل أسمي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العزيم أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات كلها المسلم والنبر ولا فاجر وبأسماء الله رسنا كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر mazaru angkat tangan kita kita munajat kepada Allah Allahumarjukna gayata lezati nadri ila wajhika Wa gayata syauki ila lika'ik Wa gayata ma'rifatika Wa gayata mahabbatik Wa gayata musyahadatika Wa gayata Wa gayata Wa gayata inayatik Wa gayata ulamika Wa gayata wa gaya'ta asrarika wa gaya'ta alati a'ataitaha Nabiya ka Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam min kulli thalika fi ghairi darrain mudirrah wala mudillah wa'andu kawiyana kama kawaitah wa tueyidana kama ayyadah innaka ala kulli shay'in qadir wa bilijabati jadir ni'mal mawla wa ni'mal nasir Rabbana wasi alayna arjaqana fi dunyana wa la tahjubna an ukhrana Allahumma aj'alha fi ayidina Wa la taj'alha fi bi qulubina Birahmatika ya arhamarrahimin Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha Watangzi'ul mulka mimman tasha Watu'iju mantasha Watu'zillu mantasha biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, wala hawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil adil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun, wassalamun alal al mursalin, walhamdulillahi rabbil al alamin, al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه ندعو وياه نسعى الى صراط المستقيم صراط الذين امط عليهم المنعم عليهم ولن الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم sebelum ditutup jamaah sekalian jadi bagi jamaah yang ingin meningkat ya Bapak Buka Arbain itu sebetulnya untuk yang baru yang awam atau tamu-tamu pejabat atau yang lainnya ya tapi untuk peningkatan murid dari Mubtadi Mutawasid sampai Muntahi ya di malam ahad untuk jamaah yang ada di Jabodetabek Ya streaming itu bagi yang uzur, uh, uzur secara fisik bisa karena jauh maka harus berusaha. Ya medan jihad ya, dari sekitar Jabodetabek ini hadir untuk menghidupkan malam Ahad di mana malam Ahad ini ya, banyak penduduk atau masyarakat Jakarta ini justru berhura-hura. Ya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Nah, maka oleh sebab itu ya harus terus hidup di malam Ahad, majelis ilmu, majelis zikir untuk meningkatkan kualitas ilmu sekaligus amal kita supaya semakin terbuka kebenaran, supaya semakin terbuka mutiara ya yang ada di dasar lautan. Mutiara itulah hakikat ibadah ya mutiara itu adalah hakikat ibadah Nah, maka harus benar-benar memperjuangkan ya, berjuang jadi dengan hadirnya walaupun jauh justru jauh itu menjadi sarana semakin jauh perjuangan kita semakin berat maka akan semakin manis dirasakan buahnya Amin Ya Rabbal Ya itu saja besar manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.